Siang Bapak Tri Ya siang Yes, s i l a k a n Pak Kayaknya memang Kebanyakan ya、e, Kalau pem, kalau dari pihak Pengembang ya Mengatakan bahwa Akan kehilangan Pemasukan ya、e, Dan juga Lapan g a n pekerjaan saya rasa itu n g g a k realistis、ya. Kita lihat aja b a g a i a n a banyak Oleh mana-mana Akhirnya saya lihat ini orang yang datang ke mall Cuma buat Lewat doang lihat-lihat ya. Kita lihat banyak sekali mall-mall besar、oh, Sepi bangun Jadi nah, akhirnya、uh, Mengokupasi、uh, Mall yang ramai Di perebutkan sekarang oleh mall-mall yang sepi g i Sekaligusnya gak masuk ke akal Kalau masuk a kan gue nanti dari mall ya パンダイト、モルシナジャニジャーン、バゲマナディフォルバイキヤン、バグス、ジュジ a ジャスプランス、フォマシュカルガ、マフィン。<音><音> パラマジャモリアン、アタイトルアリアティスパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタ Ah, tiba -tiba. Terima kasih Pak a n d r e ada Bapak Soni Iya, selamat siang s i l a k a n Pak Iya Kalau menurut saya sih bukan masalah Oversupply atau apa ya Artinya oversupply itu kan、uh, Masalah si pengembangnya, dia rugi juga Kalau gak ada yang sewa Cuman t h problem itu, s a m p a i udah t e l a t nih bang Masalah begini diwacanakan Ada yang mal yang sebenarnya gak boleh dibangun Karena pengarus h resapan air dan segala macamnya Itu gak diperhatikan Itu sebenarnya inti daripada yang pen dari KI harus i k u t c a m p u r kalau masalah di oversupply atau apa saya、eh, kira itu gak masalah ya pengembang pasti ada perhitungan masing-masing kalaupun oversupply, luki o pengembang kok cuma yang d i r u k i r rakyat banyak kan ini kadang-kadang daerah resapan air seperti di pulau m a t u banyak banget mal-mal baru yang jadi bikin banjir itu masalah utamanya makasih sudah ada Bapak Joni? iya Pak iya Pak Joni, s i l a k a n Pak komentarnya i ya kalau saya sih s e t u j u s e t u j u aja ya Pak、uh... Karena sekarang menurut saya yang dibutuhkan warga Jakarta itu bukan mal. Mungkin ya n g sekarang dibutuhkan itu seperti lapangan, a m a n atau stadium. Kita lihat aja sekarang, anak-anak kita kalau hari minggu, kemana mereka jalan-jalan? Paling ke mal, bukan? h a r u s n y a kan peraktifitas, gitu kan? Sekian menurut pendapat saya, terima kasih. Ada Bapak Setijo? Halo? Iya, silakan Pak. Uh, ini Pak, mengenai opini saya tentang pembangunan mal itu saya setuju sekali karena kalau kita lihat、uh, pertumbuhan kendaraan di kota Jakarta itu saja itu mungkin、uh, tidak seimbang dengan jalan ya. mungkin dengan pembangunan mal m a l itu mungkin banyak yang bisa diserap, ataupun boleh dikatakan mobil yang tidur di sana, dibandingkan kalau mal ini misalnya d u atau 3 g i j i yang ada di Jakarta bayangin aja setiap mal itu Berapa banyak、uh, kantong mobil yang bisa di, apa namanya, di, di ya tidurlah sekarang b g i t u ya, mungkin lebih banyak m a l mungkin juga、uh, penyerapan daripada mobil yang, yang bisa berhenti di sana untuk tidak di jalan, mungkin lebih banyak, saya pikir mungkin dari uh, faktor uh, lalu lintas mungkin lebih bagus, dan juga penyerapan daripada tenaga kerja mungkin saya l i h a t lebih bagus juga. Terima kasih, terima kasih Pak s t i j o ada penelpon terakhir Bapak Jacob. Ya, selamat siang Pak. Terima kasih atas k e s e m p a t a n n y a Kalau menurut saya, saya lebih setuju jika Jakarta dibangun dengan taman rekreasi Pak. Jadi、e, di Jakarta itu kan umumnya orangnya stress e m u a ya. Butuh untuk、e, tempat hiburan untuk s u a s a n warga yang lebih ini ya, nyaman ya. Jadi bukan hanya mau dan juga dipikirkan juga e, masalah、e, resapan air itu memang benar juga. パムパムおやまじゅう ?Like ん Yes, oh, makasih. Ya terima kasih Pak Mahmud Pak s u d i d i o selamat sore Mary, Ya s i l a k a n s e n t u l n y a itu kan regionalisasi Misalnya Jakarta Timur Itu berapa jembat mall yang diizinkan Jakarta Selatan berapa Misalnya terus daerah Depok berapa Terus Tangerang berapa Jakarta Utara berapa Nah regionalisasi itu nanti akan terdapat Kalau misalnya ternyata di suatu wilayah Mallnya sudah terlalu banyak Maka pembangunannya itu sementara d i t a n g g u h k a n untuk daerah-daerah yang memang kurang mal y a itu ditambah gitu. Jadi ini perencanaan kotanya yang benar gitu bukan dimatikan tapi、uh, diadakan suatu evaluasi gitu jumlahnya itu dikendalikan sehingga jumlah-jumlah mal itu tidak terlalu banyak di suatu tempat gitu. Terima kasih.